yang anda tunggu-tunggu yang anda nanti-nanti tau mana jilo-jilonya Indonesia kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Jihan Audi yuk Oke, okay, terima kasih.